Artis yang satu ini tergolong artis bertalenta, banyak sekali penggemarnya, suaranya cakep secakep orangnya ya. Biar sampean tidak penasaran, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahman Yubalaba. tersuan si. pambers community semuanya